Mbak-mbak Busey, mbak, mbak sarkem itu loh, setiap malam minggu paing. Minimal malam minggu paing kayak Bang Lando dan kawan-kawan kemarin. Mbak-mbak sarkem itu kalau pengajian malam akad paing, dia nyewa bes, Bang. Jadi ada 30-50 PSK itu datang ke pondok saya. Mereka pulang sampai sarkem jam 12 malam. Apa yang mereka lakukan? Melanjutkan pekerjaan mereka. Loh, saya marah enggak itu urusan mereka kok. Saya mengatakan saya itu urusan pribadi dosa pribadi saya nggak pernah gagas selama nggak usah mempunyai dosa sosial orang bermaksiat dia disarkam itu kan urusan dia dengan Tuhan selama dia tidak menipu orang maka saya bilang DPR DPR yang korupsi itu dosonya gede daripada lonte tenan kenapa karena lonte itu menjual kehormatannya sendiri sementara DPR yang korupsi itu menjual kehormatan rakyat kan begitu <tuh> Ini ini live di Facebook loh. Tat, tat, Ustadz masih live. Yang nonton langsung berapa tat? Yang nonton langsung 2000 loh. Nonton langsung, artinya tidak keluar masuk itu 2000. Saya bilang seperti itu. Maka mereka setelah pengajian, mereka pulang, kerja lagi. Gimana duk? Alhamdulillah gus tambah laris. Ya Allah. itu urusan mereka. Bang. Oh, saya repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabik bun, ya, bun. Selamat malam dan selam sejahtera untuk kita semuanya Hamdan wa syukranillah Para senior yang saya hormati Dan adik-adik sekalian Saya panggil adik karena saya lebih lama dan lebih awal tinggal di Yogyakarta Saya terlahir di sebuah desa Adirjo yang sekarang berganti nama Adiluhur Kecamatan Jabung Timur Tapi saya besar di pondok pesantren Bustanul Ulum, Desa Jaya Sakti Gitu tukang Sony Wong Tebing gitu ini tukang Sony Wong Tebing Oke okay, begali saya besar di pondok pesantren Bustanul Ulum yang kebetulan pondok keluarga di Desa Jayasakti Kecamatan anak Tuha Padang Ratu Lampung Tengah ikilah ngomong disukuh makanan makannya kapan Saya berangkat ke Yogyakarta tahun 1999. 99. Wela lo Ya. ketika saya berangkat ke Jogja waktu itu, kebetulan eh, ras saya Jawa. Asli saya Ponorogo, kebetulan saya salah satu keturunan Mbah Hasan Besari Ponorogo. Mbah Hasan Besari itu adalah gurunya Kyai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Sayidin Pangopromo. Panjang. Nanti nanti akhirnya kamu tahu siapa ini. Beliau adalah Kyai Haji Hasan Besari itu merupakan keturunan dari Sunan Ampel dari jalur bapak dan jalur ibu keturunan dari Brawijaya 5. Orang Jogja yang pernah ngaji di sana adalah Kiai Haji, Bendoro, Raden Mas, Ontowiryo, Mustahar, Heru Cokro, Senopati Engalogo, Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah, Tanah Jawa, Pahlawan, Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Jadi, nama asli Diponegoro itu, itu nanti. Panjangnya seperti itu. Itu nama asli Pangeran Diponegoro. Diponegoro. Kalian tahu di Ponegoro itu perangnya tahun berapa? Berapa? 18.25 sampai 18.30 Jadi perang di itu terjadi habis maghrib sampai. Ya kan 18.25 itu habis maghrib Karena <lisu> maghribnya jam 18 Lah <lisu> <lisu> Asli Pondorogo lahir di Lampung Jadi sama sekali saya tidak pernah hidup di Jawa sebelum saya kuliah Istilah kerennya Puja Kesumala Putra Jawa kelahiran Sumatera Kalau sopir saya di Pondok itu Indo-Pakistan Bapaknya iblis, ibunya setan Ketika saya berangkat memutuskan tinggal di Jogja itu Tahun 99 saya selesai selesai aliyah Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Yang kebetulan waktu itu nem saya itu tertinggi tingkat madrasah aliyah selampung wow. tingkat madrasah aliyah nih. padahal saya itu namanya matematika belas gak bisa jadi mengerjakan matematika itu saya cuman saya tulisi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad gitu. saya yakin fadilahnya salawat nilai saya baik karena matematika itu susah matematika makin tenanan makin tidak karu-karuan Saya putuskan setelah istiqoroh, pilihannya dua, Surabaya atau Yogyakarta. Saya bilang sama bapak ibu saya, karena kebetulan saya dari aliyah itu sudah tidak dikirimi biaya orang tua saya. Selama aliyah saya dapat beasiswa, karena alhamdulillah kebetulan nilai saya di kelas itu pasti tertinggi sesekolah. Jadi pasti mendapatkan beasiswa. Untuk hidup saya tabarukan sama kiai. Jadi saya ngurusi 5000 ayam telurnya kiai saya. Jadi yang lain ngaji saya harus ngurusi ayam, yang lain ngaji saya makani pite, yang lain ngaji saya ngambil telur pite, yang lain ngaji saya nimpal telek pite. Sampai ketika saya di pondok itu saya dipanggil mister telek. Begitu saya berangkat ke Jogja, saya punya tabungan Bang Lando itu 1 juta. Saya bilang sama, saya ngomong Bang Lando, karena yang biasa ngomong duit Bang Lando biasanya. Ini. Saya punya uang 1 juta. Ini yang pengen saya sampaikan apa nanti? Bahwa kemudian kekurangan biaya, kekurangan dana itu bukan alasan bagi kita untuk menjadi apa yang kita inginkan. Saya bilang sama ibu saya, bu saya mau berangkat ke Jogja. Tolong saya nggak usah dikirimi uang. Dikirimi apa, nak? Cukup dikirimi fatihah saja. Cukup fatihah. Mohon ibu, bapak, setiap habis salat saya dikirimi fatihah saja, gak usah yang lain. Itu saja, nak. Iya, fatihah saja. Jangan ditambah-tambah yasin, bahaya. Nanti fatihah plus yasin, nah biar. Akhirnya saya berangkat ke Jogja, karena orang tua saya itu pengen saya kuliah, di bidang agama maka saya kemudian memutuskan untuk masuk ke IAIN padahal waktu itu saya pengen masuk ke UII uh, yeah. Yeah. UII itu ejaan bahasa Jawa kalau bahasa Inggrisnya vokal ketemu vokal apakan UII Universitas Insyaallah Islam kebetulan waktu itu saya pengen banget sekolah hukum Pengen di fakultas hukum, maka saya mendapat tempat di taman siswa karena dekat dengan fakultas hukum. Tapi mohon maaf ini yang anda profesinya hukum, fakultasnya hukum, atau anda pengacara dan lain sebagainya. Saya telpon abang saya, bang. Kamu mau kuliah apa, nak? Mau ambil fakultas hukum? Apa jawaban bapak saya waktu itu? Kalau kamu tidak mau jadi penipu, jangan kuliah di fakultas hukum. Paget saya, Apa hubungannya hukum dengan penipu? bener-bener waktu itu, ini bahasa bapak saya ya. apa hubungannya hukum dengan penipu karena bapak saya bilang nah, sekarang yang paling potensi menipu orang itu salah satunya adalah orang yang tahu ilmu hukum Oh, kalau sekarang saya ingat kata-kata bapak itu, saya langsung ngelus dada dadanya istri saya ya Allah akhirnya saya nggak berani bang Abrani. Ah, lah bermodal uang 1 juta inilah kemudian saya daftar di IAIN. Lah saya bingung. Saya mau ngambil fakultas apa itu. Akhirnya saya memutuskan mengambil fakultas Tarbiyah, jurusan yang hari ini alhamdulillah sudah almarhum. Namanya jurusan kependidikan Islam. Kalau di fakultas Tarbiyah itu kan unggulannya adalah pendidikan agama Islam, kemudian pendidikan bahasa Arab. Lah ini jurusan yang Sama sekali tidak ada diunggulkan, namanya kependidikan Islam. Padahal saya masuk IAIN bebas tes. Kenapa? Karena bermodal ijazah saya yang bagus ketika dari Lampung. Uang 1 juta ini saya daftar di IAIN dan lain sebagainya habis. Maka saya nggak kuat ngekos. Awalnya datang ke Juta saya numpang kepada saudara saya di Lampung. Makanya kenapa kemudian saya hari ini memutuskan, pengen bio buat pondok pesantren untuk mahasiswa semuanya free. Baik tempat tinggal maupun hidupnya di pondok. Kenapa? Karena saya pernah merasakan satu kesulitan yang sangat luar biasa ketika saya datang di Jogja, sementara apa? Sementara nggak ada senior yang bisa saya tuju. Saya mau ikut siapa? Saya belum waktu itu belum tahu teman-teman Lampung yang datang di Jogja ini siapa yang bisa saya jadikan sebagai induk semang siapa. Saya ngekos nggak kuat. Mau minta sama orang tua sudah kadung bilang, "Cukup dikirimi Fatihah." nggak dikirimi uang. Akhirnya Pak Saya memutuskan tinggal di masjid waktu itu, tempatnya di masjid Baytu Rohman, Taman Siswa, Kota Yogyakarta. Waktu itu jabatan saya adalah James Bond. Apa itu jaga masjid dan kebon? Kan kalau apa pekerjaannya marbot nggak keren banget ya nih. Apa James Bond? Lah kebetulan masjid yang saya tempati itu, ketika saya pindah ke Baytu dan Al jihad itu dua masjid, masjidnya orang Muhammadiyah. Padahal saya kulturnya ini kan orang hijau orang nahdien. Wow oh, ini luar biasa. Bapak saya marah-marah. Kamu mau jadi orang muhammadiyah. Karena bapak saya itu fanatik banget. Orang sholat nggak pakai kopiah, mesti muhammadiyah. Saya mikir apa hubungannya kopiah dengan muhammadiyah? <tik> orang no tinggal di masjidnya muhammadiyah. Dan ternyata alhamdulillah ini justru awal kemudian saya dekat dengan tokoh-tokoh muhammadiyah. Dan alhamdulillah nggak ada masalah.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 nggak ada pekerjaan saya tinggal di mejidnya orang Muhammadiya nggak ada makan- makannya, artinya apa saya tinggal di mejid juga harus mikir makan Bagaimana kemudian saya bisa eksis saya bisa menghidupi kehidupan saya berhari-hari di sehari-hari di Yogyakarta, sementara nggak punya pekerjaan maka selain sebagai James Bond waktu mahasiswa ada dua tiga pekerjaan yang pernah saya lakukan yang pertama jualan aksesoris di alun-alun Utara di alon-alun Utara Dari taman siswa ke alun-alun saya jalan kaki. Membawa dagangan satu bak begini saya bawa ke alun-alun. Subhanallah. Pernah tiga hari tiga malam itu dagangan belas gak laku. Akhirnya saya puasa. Maka sampai hari ini kenapa saya itu rajin puasa. Setahun yang lalu berat badan saya itu masih 110 kilo. 110 kilo. Maka kemudian ketika saya mikir saya dulu rajin berpuasa. Kenapa saya sekarang gak berpuasa lagi. Alhamdulillah saya putuskan untuk berpuasa lagi. Maka selama setahun ini berat badan yang dari 110 kg sekarang jadi 73 kg. Turunnya berapa kilo tuh? 39 kg. 39 kg. Tadi. Begitu saya tadi berangkat ke sini istri saya bilang, "Bah, kok kayak anak SMA lagi?" Iya, Bun, karena saya mau nyari Cili'an lagi." Lah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> jualan itu betul-betul saya lakukan. Hanya untuk pengen apa dok? Pengen sukses, apa namanya? Pengen eksis. Jangan ngomong sukses ya. Pengen eksis. Karena apa? Gak ada saya kiriman dari orang tua sama sekali. Gak ada. Yang menjadi persoalan itu apa? Ketika datang waktu bayar SPP. Padahal SPP saya waktu itu diaian berapa dok? Cuman dua ribu rupiah. 210 ribu rupiah zaman kuliah saya. Ini, ini gak kuat bayar loh. Saya itu untuk berangkat kuliah dari Taman Si Sonek bis ke IAIN, itu cukup 300 rupiah PP. Karena sekali berangkat, bis kota waktu itu 150 rupiah. Dan saya makan, eh, piro ini. Dua kali maksudnya PP. Dah ban wa iya ban, pulang pergi. Satu second, satu second. Jadi waktu itu tahun 1999, 2000 itu untuk hidup di Jogja, saya hanya butuh uang seribu rupiah. Perinciannya gimana? Pagi, serapan, sego kucing, satu seket Karena waktu itu nasi kucing harganya cuma 150 rupiah. Siang makan nasi kucing 150 rupiah. Malam makan nasi kucing 1, 150 rupiah. Jadi lumayan, 450 makan sudah pakai kucing. Subhanallah. <tik> kemudian untuk ngebes PP 300 rupiah. Seribu lah cukup. Tapi yang kemudian perlu kawan-kawan pahami adik-adik mengerti adalah... Saya termasuk orang yang supel, gampang, bersilaturahmi. Makanya saya kemudian nampak ketika saya kuliah itu, saya sudah jarang bergaul dengan orang seusia saya. Karena waktu itu saya mikir begini, kalau saya ngumpul dengan teman-teman, ikut organisasi yang teman-teman itu, kadang-kadang saya dibahas menggunung-gunungku gitu-gitu saja. Mau masalah pacaran, kamu pacaran sama siapa, dan lain sebagainya. Ya, gitu-gitu-gitu. Yes, gitu. Jadi dulu saya sama sekali nggak kenal pacaran justru sekarang pengen Wah, karena menurut saya apa? gak produktif maka ketika saya itu, saya membuat apa namanya bagaimana kemudian saya mampu eksis di dunia lain maka ketika saya masih kuliah itu, saya udah bergaul dengan Pak Wali Kota Yogyakarta waktu itu Pak Eri Sudianto saya sudah bergaul dengan Kapolres saya sudah bergaul dengan Orang-orang yang levelnya jauh di atas saya lah. Karena saya teringat, kata Rasulullah, salah satu yang melapangkan rezeki itu adalah silaturahmi. Orang bersilaturahmi itu memanjangkan umur, memudahkan rezeki. Maka ketika kemudian saya ditanya sama jamaah hari ini, Gus, bagaimana Anda bisa mencukupi semua hari ini? Apakah Anda punya pekerjaan? Saya jawab, tidak. Investasi yang paling mahal menurut saya adalah menjalin tali silaturahmi. Kebetulan saya orangnya supel jadi gampang ketemu dengan orang saya itu teman-teman artis yang hari ini datang ke pondok ikut ngaji saya itu dari Anang Asanti sampai Aura Kasih itu rata-rata saya ketemu mereka cuma sekali ketemu sekali saya ngobrol, pasti mereka ikut Marsanda waktu itu datang ke pondok, cuma ketemu saya satu jam di bandara, ikut ngaji ke pondok eh pulang dari pondok pegatan, cerai, uh, bingung saya Saya di telefon sama Cek and Cek Gus, kenapa itu Marsanda habis ngaji di tempat Gus mintah pulang kok cerai? Bingung saya jawab. Akhirnya saya jawab Marsanda baru sadar kalau di Jogja ada Kyai cakep. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Akhirnya pak puncaknya eh, satu satu saya jualan. Jadi ini saya pingin bilang sama anak-anak apa? Kalau kemudian Anda merasa nggak punya biaya, nggak punya biaya pengen kuliah, saya membuktikan kuliah tanpa biaya dari orang tua dan saya bisa. Jualan mas aksesoris utara, di, di alam utara. Kemudian apa? Saya pernah menjadi ketua paguyupan pengemudi becak Kota Yogyakarta. Kenapa? Karena saya pernah narik becak. Kantor saya di Giwangan. Uh, oh, tukang becak di kantor keren banget ya ini. Jadi di Giwangan tuh utara terminal ada kantor PPKBY. paguyupan pemudi pengemudi becak, kota Yogyakarta. Itu kebetulan salah satu ketuanya adalah saya. Saya narik becak selama 6 bulan. Sampai saya masuk rumah sakit 2 kali. Ya. Di rapih waktu itu saya kena penyakit tipes, gara-gara narik becak, nggak makan. Saya akhirnya utang duit takmir mejid untuk bisa bayar rumah sakit. Begitu bayar lagi saya narik becak, masuk rumah sakit lagi. Sakit lagi. Demam berdarah. Jiji banget tahu ini. Saya masuk bang Dewi Rosaban ya Allah, itulah. Tahun 2004 saya bergabung dengan Mbak Tutut. Mbak Tutut waktu itu punya partai namanya Partai Karya Peduli Bangsa. Partai Karya Peduli Bangsa. Kebetulan waktu itu badan saya besar, saya sering awal Mbak Tutut ketika ada di Yogyakarta. Udah badan saya. Partai Karya Peduli Bangsa dan eto eto waktu itu saya nyalak jadi calak calon legislatif. Dan subhanallah. Belas enggak ada yang milih. milih. Gak ada yang milih PKPB 2004. 2005 awal saya memutuskan untuk menikah. Sebenarnya nikahnya karena kepepet. Enggak kok hamil duluan yang enggak awur Kok hamil duluan. Ya enggak ada potongan lah saya memutuskan untuk menikah gara-garanya apa? gara-garanya itu saya sebenarnya pengen menikah itu umur 25 tahun tapi karena di dimana saya sering dimintain tolong sama kawan-kawan itu untuk pengajian nasihat pernikahan sementara saya belum menikah lah teman-teman Kiai ini semuanya ngkritik, belum menikah kok berani nasihati orang menikah sebenarnya saya jawab sama dengan Pak Kiai itu belum pernah mati sudah memberangkatkan jenazah ya kan apa dia harus mati duluan kan nggak juga akhirnya apa mau menikah nggak punya pekerjaan ini calon mertua sudah ilfil terima saya ini. ini ijazah saya ijazah saya di IIN itu sampai hari ini saya belum pernah lihat belum saya ambil karena waktu itu saya dendam banget dengan dekannya saya dulu ketika kuliah mohon maaf ini jangan dicontoh Saya lebih banyak demonya daripada kuliahnya. Saya kalau berangkat kuliah itu bawa megapon, Nggak bawa tas, nggak bawa buku. Tapi nilai saya bagus, IP saya terakhir 3,5. Kenapa nilai saya bagus? Bukan karena saya pintar, Dosennya takut saya demo. Demo, tak saya. Akhirnya apa? Saya bingung. Mertua saja nggak percaya dengan kemampuan saya. Saya dimarahin bagaimana kamu bisa menghidupi anak istri kamu sementara kamu nggak punya pekerjaan sementara kamu nggak punya gaji maka saya bilang sama calon mertua saya hei bapak calon mertua, saya nggak terima kalau bapak bilang seperti itu asaku virizki, sakufir rozik orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki soal anak istri saya besok makan apa, itu bukan urusan saya tapi urusan Tuhan, bapak harus tahu orang menikah itu membukakan gua jalan satu, jalan rezeki, nomor dua, jalan bayi wow pasti lah Makanya kalau kamu yang jomblo-jomblo itu ngelamar calon istri kok ditolak atas nama kamu belum punya gaji. Pak, jawab sama Bapak calon mertuamu. Mohon maaf, Pak. Saya memang belum punya gaji, tapi Allah menjamin rezeki saya. Salahnya manusia di mana? Lebih percaya kepada gaji daripada kepada rezeki. Padahal rezeki itu lebih luas daripada gaji. Makanya kalau kamu besok ditolak sama calon mertuamu, kamu bilang begitu. Pak, orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Harap ngapah gue, panen. Wih. Kalau saya berani. Oh. Makanya kamu yang jumblo santai saja. Yang jumblo santai saja. Ingat, ingat. Yang jumblo mana yang jumblo? Ingat kata-kata saya. Ingat kata-kata Gus Miftah sejumlo jumlo kamu pasti akan berakhir di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman Amin. <tik> ya kalau tidak marit ya matilah itu aja lah akhirnya apa investasi saya dulu di PKPB itu memperkenalkan saya kepada salah satu pemilik franchisor primagama jadi primagama waktu itu sudah di franchise sama Purti Echandra kebetulan salah satu bos franchisingnya ini kawan saya begitu saya mau menikah sudah lamaran tinggal menunggu hari H dia bilang sama saya Gus mau nggak jadi kepala cabang primagama menjadi manajer outlet saya saya bimbang bodoh. Di mana, Pak? Di Jakarta. Tempatnya di mana? Di Cakung, Jakarta Timur. pada tahun 2004 itu saya diminta sama Kang Heri Zudianto, Walikota Yogyakarta, supaya ijazah saya diambil, kemudian masuk menjadi pegawai negeri tanpa tes di Kota Yogyakarta dan saya menolak. Karena saya tidak mau jadi pegawai negeri. Saya tidak mau jadi pegawai negeri. Alasannya karena saya tidak bisa bangun pagi. Karena saya tidurnya habis subuh, bang. Saya gini malam sampai pagi nggak mungkin saya tidur. Dari zaman saya mondok. Saya kuliah nggak pernah tidur. Apalagi saya tinggalnya di masjid. Saya sekarang anak-anak santri tidur, saya di masjid. Saya nggak pernah tidur sama sekali. Sampai hari ini. Sudah puluhan tahun saya nggak pernah tidur. Jarang banget saya tidur malam. Ini kalau rebut pasti sneknya datang maklum mahasiswa. <gülüyor> Akhirnya apa? Saya kerja, Dok. Jadi kepala cabang Prima Gama di Jakarta, Bang. Waktu itu gaji saya berapa? Tahun 2005 Gajinya cuman 1.300. Belum termasuk insentif. Saya mikir ini mau menikah gaji cuman 1.300 tinggal di Jakarta apa cukup? Waktu itu saya bilang saya tidak niat bekerja tapi saya niat untuk silaturahmi. Ini catatannya. Silaturahmi. Begitu saya kerja, saya menikah tanggal 5 Februari tahun 2005. Awal tahun 2006 saya ketemu dengan almarhum Gusdur. di Ganjur. Setiap minggu pagi saya swan Gusdur. Ini luar biasanya Gusdur. Gusdur bilang sama saya, "Miftah, Jih Gus, pilihan kamu dua Gak usah kerja di Jakarta Pulang ke Lampung Membesarkan pondok keluarga kamu Di Bustanul Ulum Atau kamu pulang ke Jogja bikin pesantren di Jogja Saya bingung, waktu itu saya andilau Antara dilema dan galau <tuh> Bingung saya Saya tanya sama beliau Gus, kalau saya tidak bekerja Bagaimana dengan Maisah saya, dengan kehidupan saya Gus Dur jawabnya apa? Miftah rezekimu manggone ning bokong. Saya mumet lagi. Rezekimu tempatnya di bokong. Padahal tahun 2006 itu rame-ramenya goyang ngebor, inul, goyang ngecor, goyang lepo, goyang ngaci, goyang ngecat, macam-macam itulah pokoknya. Saya mikir, apakah saya harus kayak inul daratista? Kok rezeki saya manggone ning bokong? Ini almarhum Gusdur, Bang akhirnya saya putuskan saya pulang dari Jakarta dan saya risen, tepatnya saya dipecat dari kepala cabang primagama dengan kondisi saya punya anak bayi satu begitu saya pulang bulan Mei, subhanallah gempa bumi rumah mertua saya itu sebagian ambruk padahal waktu itu posisi saya adalah mo apa itu mo madep mantep mangan melu morotuo ini <tuh> kurang ajar banget ini Dari M5 kemudian menjadi M10 Apa itu M10? Madep mantep, mangan melu morotuo, morotuo muring-muring, menantu meneng mawon Orang ragat, rakeno sambat Akhirnya terjadi terakhir M15 Madep mantep, mangan melu morotuo, morotuo muring-muring, menantu meneng mawon, morotuo mati, menantu melu mahrisi wow. Keren Tapi kata mertua saya, cukup M1, apa? Matamu <laughs> Akhirnya apa, dok? Begitu Gus Dur datang ke Yogyakarta Waktu itu beliau melihat kondisi korban gempa bumi Saya ngawal beliau di Yogyakarta Yang ini yang kurang ajarnya Gus Dur nih diwawancarai sama wartawan. Gus waktu itu kan Indonesia DPR waktu itu lagi rame ramenya RUU pornografi dan porno aksi waktu itu. lah ketika gempa bumi itu Gus diwawancarai sama wartawan begini. Gus kenapa? Bantul gempa bumi. apa jawaban Gus Dur waktu itu? Yang salah DPR. lah kenapa Gus salahnya DPR? Kenapa nyirorok Kidul dipaksakan pakai jilbab katanya. <laughs> Akhirnya saya matur sama beliau, Gus. Saya nderek dawuh jenengan. Supaya saya pulang ke Jogja atau ke Lampung. Saya memeruskan pulang ke Jogja. Ini malah saya kena gempa bumi. Apa yang harus saya lakukan? Beliau mengatakan apa? Santai. Rezekimu tempatnya dibokong. Aku mikir mana? Ya Allah. <gülüyor> Karena kan saya orang yang sangat ngefan dengan Gus Dur. Saya itu Gus Durian. Saya itu Gus Durian. Saya, saya betul-betul ngefan sama dia. Karena... Orang di dunia ini yang matanya buta, hatinya melek menurut saya itu cuma ada dua. Satu Gus Dur, yang kedua siapa? Si buta dari gua hantu. Itu aja. Nah. Si buta dari gua hantu. Saya mikir, bagaimana saya harus me me apa namanya menafsirkan bahasa Gus Dur, rezekimu manggonin yang bokong ini. Sementara apa, Ndok? Saya harus eksis. Anak saya semakin besar mohon maaf, anak saya usia 2 tahun tahun 2007 saya itu beli susu untuk anak saya juga kuat, wah beli susu untuk anak saya nggak kuat, apa yang terjadi akhirnya setiap malam saya rebutan susu dengan anak saya wow. ya mana akhirnya saya bikin konsensus sama anak saya satu-satu, oke okay. beda, kalau Bang Lando beda, kalau Bang landuk, kalau Bang Lando kondisinya seperti itu dia akan mengatakan, oke okay, nak Bapak ngalah, kenapa Pak? Bapak cari yang lain <laughs> karena Bang Lando itu punya prinsip laki-laki itu seperti soda laki-laki itu seperti soda maksudnya kalau ketemu susu pasti gembira ayo oh. <tik> yang baru masuk segera bergabung yuk. supaya kondusif Akhirnya apa kawan-kawan yang saya cintai Saya pengen kemudian Anda dari cerita saya ini Bagaimana kemudian saya yang betul-betul dari nol Dari nol Tanpa biaya sedikitpun dari orang tua Dan tanpa dimodali apapun dari mertua Kecuali dimodali dengan anak perempuannya untuk saya Tahun 2007 akhir Saya ditelepon sama manajemen Lativi waktu itu. Lativi, waktu itu ada Lativi, punyanya Abdul Latif. Lativi itu sekarang ganti namanya TV One. TV One. Allah sok Inggris. On TV One Coba saya mau tanya, bahasa Jawa sama bahasa Inggris lebih kaya mana, Dok? Jawa. Coba. Yang ditanam di sawah sampai jadi nasi itu bahasa Inggrisnya cuman satu loh rice kalau bahasa Jawanya ganti beda semua ditanam di sawah orang Inggris mengatakan rice bahasa Jawane pari pari ada buahnya namanya gabah gabah bahasa Inggrisnya rice gabah cuman satu namanya las las bahasa Inggrisnya rice gabah digiling namanya beras beras bahasa Jawanya was was was was bahasa Inggrisnya rice beras dimasak namanya sego bahasa Inggrisnya rice sego siji namanya upo okay? Bahasa Inggrisnya rice sego dimasak gosong namanya intip Bahasa Inggrisnya rice sego dimasak panjang namanya lontong Loh. Bahasa Inggrisnya rice Jawa. Nasi kemarin kata orang Jawa namanya Pak Wadang Bahasa Inggrisnya rice Sego di PP namanya karak Karak bahasa Inggrisnya rice Keren. Makanya banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Inggrisnya Bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesia -nya. Contoh, nguyuh hanyang hanyang-anyangan <tik> Gak ada Gak ada Apa coba bahasa Indonesianya? Nggak ada. Nguyuh anyang-anyangan. Bahasa Indonesianya apa? Nggak ada. Masa kencing tawar-menawaran kayak <tuk> <ya? tuk> Bang Abi, yang lucu saya punya tamu. Dari Australia. Jadi pondok saya itu sering kedatangan tamu-tamu dari luar negeri untuk belajar Islam. Ini begitu masuk ke pondok, mau saya kasih burger katanya udah biasa, dikasih makanan apa-apa nggak -apa, mau dimakan. Akhirnya saya jengkel. ''Masak singkong, masak sayur, bung'' wow. ''Tahu bung ya?'' Dia tanya ''What is this? Ini apa?'' Saya bingung ''Bung itu bahasa inggrisnya apa?'' Akhirnya saya jawab ''This is bung'' Dia tanya lagi ''What is the meaning of bung?'' Kan. ''Bung itu apa?'' Saya bilang ''Bung is the young bamboo'' wow adalah bambu muda eh dia bilang apa amazing kenapa mister bambu muda saja enaknya kayak gini apalagi yang tua <tuh> <tuh> sayang batin untal, mo, gitu. <tuh> akhirnya waktu itu eh mohon maaf sebelum saya ditelepon sama uh, Latifi waktu itu saya memutuskan setelah gempa bumi itu bikin perusahaan namanya El Visitama bergerak di bidang rokok rokok kita jual secara multi level marketing sama teman saya dari Bantul ke korban gempa bumi saya nggak punya biaya akhirnya saya putuskan pinjam sertifikat mertua saya saya masukkan ke bank mandiri 35 juta untuk modal dan ternyata apa? uang 35 juta yang saya kasih untuk share modal ini dibawa lari bang sama teman saya ini padahal yang ngutang atas nama saya apa coba kalian bisa bayangkan yang terjadi gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan masih dikejar-kejar bank mandiri 35 juta maka saat itu saya memutuskan saya tidak akan setelah ini tidak akan pernah berurusan dengan bank 35 juta dikejar tiap hari sampai mertua saya itu malu nangis gara-gara punya menantu kayak saya ya Allah, begitu hinanya saya di matamu Ibu <tid> Di tengah-tengah kegalauan itulah Kemudian saya ditelepon Sama TV Waktu itu dia mengadakan audisi Ustadz, Gerbek, uh, Ustadz favorit Grebek sahur TV Saya waktu itu ditelepon lah, Disitulah saya kenal pertama kali dengan Ustadz Bayhaki ini Dari Jogjo, dari sekian ratus Teman-teman yang audisi Yang lolos belionya Kemudian saya ditelepon Untuk bisa ikut ke Jakarta Di situ saya kemudian baru mulai kenal artis saya kenal Asti Ananta, David Kholik pertama kali kenal sama almarhum Basuki kemudian si Ajis Gagap dan lain sebagainya saya sampai final sampai final setelah itu saya mau dimasukkan salah satu ustadz favorit Jakarta masuk ke manajemennya salah satu ustadz yang bisa manggil saya melalui manajemen itu saya langsung putuskan mulai hari ini saya tidak mau berurusan dengan dunia TV lagi Karena apa mau ngundang Ustadz kok melalui manajemen? Saya mikir ini podok Karo, ngundang Londe melalui Germo, <Williams> kan begitu? Lah oh. apa beda nih Ustad Karo Londe, kan begitu? Maka saya memutuskan saya tidak mau. Setelah saya waktu itu mau dikontrak tidak mau, saya memutuskan untuk pulang kembali ke kota Yogyakarta. udah saya nggak usah TV TV an Maka sampai hari ini kalau saya ditawari sama Damai tv One Damai Indonesiaku tv One saya nggak pernah mau. Saya mau diminta untuk sama teman saya Ustadz Usuk Mansur, "Gus, ayo kita set syuting di Jakarta." Saya nggak mau. Satu-satunya acara TV yang saya urusi cuman satu, di TVRI Jogja. Itu pun lihat saya bukan ngaji, tapi apa? Nguri-nguri budaya, namanya Pangkur Jenggleng. Itu saja. Saya nggak mau. Akhirnya apa? Ini masalah tiap hari, terutama masalah bandu, masalah keuangan. Saya akhirnya sebelum Gus meninggal itu saya sowan lagi. Gus, gimana? Jawabannya sama. Rezekimu manggone ning bokong. Ya Allah. Ki bokong ku iki ono apane? Sampai saya bercermin ki bokongku ngapane. Akhirnya jawabannya apa kawan-kawan sekalian? Saya sowan Abah saya seragen Kiai saya di Sragen namanya Kyai Haji Abah Sarebidayatullah. Beliau adalah kiai Akbar Tanjung, penasihat spiritualnya Akbar Tanjung. Waktu itu beliau bilang, "Yang punya ijazah semuanya dikumpul tahun 2008 ini." Semuanya jadi santrinya Abah, semuanya jadi pegawai negeri. Syaratnya punya ijazah S1. Akhirnya teman-teman saya ngumpul. Saya mau ngambil ijazah dari YAIN waktu itu, Abah saya langsung bilang, "Miftah, gak usah." "Loh, ada apa dengan saya?" "Yang lain yang sudah punya pekerjaan diangkat jadi pegawai negeri, saya nggak boleh, Bang." Beliau bilang apa? "Kamu gak usah, kamu di rumah saja. Mikir lagi saya, ya Allah." Padahal waktu itu saya udah nggak punya apa-apa bang, rumah mertua, ambruk sertifikat di bank, itu kan, kan ngeri sekali hidup aku ini ya. Sampai akhirnya saya sowan ke Melangi, ketemu dengan seorang kiai namanya Kiai Haji Asrori, pengasuh pondok pesantren kuno di Melangi. Beliau membuka kitab namanya Hikam, penulisnya adalah Ibnu Al Al Askandari, yang hari ini saya kaji dengan jamaah. İbnu Ata'illah al, ilah al Di salah satu bab Di kitab itu kemudian İbnu Ata'illah al Al-Azkandari Membagi rezekinya orang itu Ada dua Yang pertama makomnya namanya Tajrit Yang kedua makomnya namanya Kasab Ini bedanya aktivis Yang iso ngaji ke orang ini. Akhirnya apa? Yang dimaksud rezekinin bokong Itu apa? Masuk ke domain Makom tajrid. Artinya apa? Kamu nggak usah bekerja, kamu nggak usah kerja macam-macam, nggak usah bisnis, cukup ngurusi agamanya Allah. Maka sejak saat itu kemudian saya memutuskan saya fokus ngurusi agamanya Allah. Tapi saya tidak mau namanya bergabung dengan manajemen apapun, karena saya nggak nggak ada bedanya dengan londe, saya nggak mau saya. Akhirnya Subhanallah tahun 2010 awal saya dapat kontrak waktu itu dari perusahaan rokok untuk safari Ramadan keliling pulau Jawa dikeliling Pulau Jawa waktu itu pertama kali saya kenal dengan anak-anak Bagindas ini band yang paling terkenal ketika Idul Agha bagi Bagindas bagi Bagindas waktu itu saya ada duit 50 juta dan bagi orang yang tidak pernah pegang duit kayaknya Bang landu waktu itu ke rumah Bang landu bilang sama saya begini Gus kalau butuh pengawal saya ikut saya ikut Akhirnya apa? Setelah saya dapat uang 50 juta inilah kemudian sertifikat di bank itu saya ambil. Saya ambil 35 juta, sisanya Alhamdulillah saya tabung. Ketika saya pengajian di salah satu jamaah saya, kebetulan hari ini menjadi ibu angkat saya, dia bilang, Gus, Anda ngaji dengan saya sudah lama. Anda terlalu lama ngaji dengan saya. Dan Anda tidak pernah ngomong amplop, tidak pernah minta bayaran dan lain sebagainya. Tolong diterima. Saya dikasih maap besar bang. Begitu saya buka sampai rumah, isinya apa? Sertifikat tanah seluas 1500 meter. Saya langsung kaget. Wow. <tuh> Tadinya untuk makan aja susah. Dapat tanah 1500 meter. Gimana saya nggak kaget kan? wow Saya kembalikan dok. bu Mohon maaf, saya tidak bisa menerima. Saya tidak pantas menerima ini. Ini hadiah Gus. Mau dianggap makah boleh hadiah, boleh hibah. boleh Enggak, saya kembalikan. 2010 dia ngejar lagi. Tolong diterima Gus. Akhirnya saya terima waktu itu ternyata apa? Satu tempat hutan Kemudian tetangga saya ini 60% Nasrani 40% Islam Tapi fanatik Muhammadiyah Utaranya kuburan Ya Allah nggak enak banget pilihannya itu Samping saya pendeta Utara saya kuburan Kampungnya kampung Nasrani 40% Muhammadiyah Saya datang sebagai orang Nahdiin Ini ujian macam apa lagi yang saya terima Akhirnya saya tambah fokus Kurusi agamanya Allah waktu itu Saya teringat cita-cita saya ketika saya tinggal di Mejid. Tempat ini akan saya jadikan pondok pesantren. Akan saya free-kan, saya gratiskan untuk semua santrinya. Untuk makan minumnya, untuk pendidikan di pondoknya. Sebagai dulu pengalaman saya ketika saya kuliah, saya enggak ada tempat tinggal. Waktu itu saya niati seperti itu. Saya buka sendiri dengan modal uang 20 juta. Saya bangun rumah 20 juta. Semua teman-teman saya menghina. Alah duit ruang juta untuk bangun rumah seperti apa sih? Teman-teman saya yang beragama lain yang tidak suka dengan saya bilang begini. Alah dasar orang Islam di mana kasihan. Langsung semangat saya itu subhanallah. Ya Allah. Ida asmu ida asmu Where there is will, there are ways. mana ada kemauan, pasti banyak jalan. There bukan lagi there is. Jalannya pasti lebih banyak. Ida asmu Dari uang 20 juta yang saya miliki itu, waktu itu saya bangun rumah, akhirnya habis berapa? 450 juta. Dan saya bingungnya apa? Setelah habis 450 juta, saya masih punya saldo 90 juta. Ini Tuhan mau main apa lagi sama saya? Itu? Uang 20 juta bro. Saya cuma bilang sama ibu saya, Bu, tolong tanah ini difatihai. Tanah ini didoakan. Saya mau tinggal di sini. Niat saya untuk memuliakan tamu. Ikraman awa ta diman untuk tamu saya. Untuk ikhalu surur membuat tamu-tamu saya bahagia. Bagaimana kemudian tempat ini saya jadikan tempat saya untuk lebih kenal dengan Tuhan, Subhanallah. Akhirnya rumah jadi tahun 2011, 2011 yang tadinya di tempat mertua, setratanya naik dikit. Wo, rada meleleh didik ayah aku. sebagainya. <guluh> eh, Akhirnya pada tahun 2012 awal saya berniat membuat majelis pengajian. Yang saya bilang, saya bikin majelis ini saya tidak akan merepotkan jamaah. Saya bikin pengajian tanpa panitia, tanpa kotak infak, tanpa proposal. Harus jalan. Alhamdulillah, sampai hari ini pengajian saya sudah jalan lima tahun. Yang datang minimal 5000 sampai tujuh ribu orang, semuanya makan tanpa panitia, tanpa kotak infak dan sampai hari ini saya tidak bangkrut. Sama sekali, saya tidak mau ada kotak infak. Sudah berjalan lima tahun setengah dan alhamdulillah. Dari silaturahmi inilah kemudian banyak teman-teman yang datang. Ketua MPR Bang Zulu Kivli datang, sering datang ke tempat saya. Gatot Nurmantio ke tempat saya. Kemudian besok 2017 awal Pak Jokowi mau datang ke tempat saya. Besok 21 April ini ke Jenderal Hadi Cahyanto yang baru mau datang ke tempat saya. Itu semuanya cuma satu. Apa investasi yang saya lakukan? Investasinya adalah silaturahmi. Dan saya mengatakan inilah the power of lahawawalaku watailabilah. Bu. Saya itu mau membangun masjid nih sebelum saya tutup sebelum kita dialog. Saya membangun masjid, saya ditipu. Saya ditipu. Saya punya uang 20, eh, 30 juta, Bang. Eh 2 benar eh, 30 juta atau 25 juta. Saya pengajian di Bukit Tinggi. Saya ditelepon sama kawan lama. Ini saya ceritakan apa? Kamu jangan kaget kalau kamu berjuang justru yang menikung adalah kawan sendiri atau saudara sendiri. Saya ditelepon, Gus Miftah di mana? Saya di Bukit Tinggi pengajian pulang kapan hari ini, kebetulan Gus, Alhamdulillah tolong nanti siang Gus minta landing langsung ke Mandela Krida, saya ada acara Gus saya langsung, dia bilang nanti malam ada acara Gus, wayangan sama Anom Suroto, bisa nggak ngaji walaupun 15 menit insya Allah saya bisa, akhirnya saya pulang, apa yang terjadi dok, ini ngajinya malam, siangnya saya pulang dari Mandela tidak langsung dikasih duit bang berapa? 25 juta kaget saya, ngajinya malam 15 menit dikasih 25 juta seminggu kemudian orangnya datang ke Pondok, Gus ya, Bro, katanya mau bangun masjid. Iya. RAB-nya habis berapa? 2 miliar. Rezekinya Gus Miftah. Saya punya cadangan uang 2 miliar setengah. Wow, Wah, begitu girangnya saya. Langsung istri saya panggil. Beb. Wow. Lah, mau depan duit dua nih, 2 2.500. Ya kan kalau nggak punya duit nanggil beb kan enggak pantas Itu Akhirnya ngobrol ngalor ngidul, dia bilang, "Gus, Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Untuk mengeluarkan uang itu dari bank harus membayar biaya equity. Atau membayar administrasi. 50 juta. Kebetulan rekening saya ada 50 juta. Akhirnya apa? Oke, saya bayar. Begitu saya bayar tanda tangan kesepakatan MOU. Saya tanya, cairnya kapan om? Sebulan dari sekarang insya Allah cair Gus. Seminggu pertama saya SMS. Gimana om perkembangannya? On progress. Dua minggu kemudian. Gimana om perkembangannya? Tinggal nunggu sen. Minggu ketiga saya tanya gimana ombak kembangannya OTW, apa itu? Ojo takon Weh aku kok atus cangkeme <gülüyor> Minggu keempat, enggak ada kabar. Bulan kedua hilang, bulan ketiga los kontak. Saya baru sadar bahwa saya ditipu sama teman saya sendiri. Uang 50 juta yang saya sediakan untuk bangun masjid dibawa codot yang tidak terhormat. Akhirnya Pak, saya ingat yang tadi saya katakan The Power of La hawla wa Saya baca satu kitab hadis Di situ ada kata-kata Rasulullah Yang sangat-sangat menginspirasi saya Dia mengatakan apa? Tuhanku memerintahkan kepadaku Untuk memperbanyak membaca kalimat Kemudian saya buka kitab laki hikam Pasal 32 Di situ ibnu al-ta'ilah Al-askandari mengatakan apa? Matawakofa Matlabun Anta tolibahu birobika Wamatayasaro matlabun anta Sesuatu yang kamu sandarkan kepada Tuhanmu, pasti Allah akan memberikan kemudahan kepadamu. Tetapi satu hal yang kamu bersandar hanya kepada dirimu, maka Allah akan menghinakanmu. Artinya apa? Di situ seorang hamba dituntut untuk pasrah kepada Dia. Makanya saya pasrah bang. La haula walaku ata illa billah. La haula illa billah itulah kemudian satu bulan kemudian saya ditelepon sama Brigjen Cuk Basuki Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Gus, tolong pengajian ke Sidoarjo saya mau menikahkan anak saya siap jenderal, pulang saya dikasih uang 30 juta saya bilang jenderal uang saya terima tapi tidak saya pakai mau saya buat bangun untuk modal bangun masjid. apa kata dia, Gus, bangun masjid. iya, saya tambahi 20 juta akhirnya genap 50 juta persis jumlahnya dengan uang saya yang diuntal codot ini beneran Pak. berjalan sampai hari ini sampai akhirnya saya waktu itu memutuskan apa jangan pernah berharap dengan manusia jangan pernah berharap dengan janji manusia enggak bos Tony Boster wakonmu ini enggak bosnya banter pokoknya becak tanpa pir Waton jeplak tanpa mikir saya enggak mau saya harus berdikari di kaki sendiri Alhamdulillah bangun pondok dan masjid akhirnya habis 2 miliar, 2 miliar lebih, masjid saya jadi, pondok saya jadi tanpa saya ada panitia dan alhamdulillahnya menyisakan uang 100 juta to. Begitu mau peresmian, saya diundang pengajian sama Irjen Heru Mustofa Mustofa Heru Kuncoro. Beliau as SDM Mabes Polri. Beliau bangun masjid ke arah Krui. Eh uh, arah Krui itu namanya apa itu? Mana? Bukan pesisir barat. Bukan Liwa, bukan Liwa. Kayu Agung, Kayu Agung ke sana itu loh Kayu Agung. Istirahat itulah pokoknya. Saya di sana. Jendranya bilang, Gus ngaji ke Lampung." Ngaji ke Lampung dan jendranya ini ngundang ngaji saya gara-gara apa, Bang? Gara-gara dia ngundang ustad terkenal di Jakarta. Ditolak sama dia gara-gara apa begitu diundang ngaji langsung ngomong tarif dimintain tarif 25 juta, 20 juta dia marah ini ustaz macam apa pengajian belum terlaksana sudah minta bayaran gak usah akhirnya dia telepon saya melalui Kapolres Tangerang Jakarta waktu itu komdes selamat selamat selamat santoso gus diminta jenderal ngaji ke Lampung oke saya berangkat bilang sama jenderal kalau tidak punya biaya kalau tidak biaya nggak ada tiket saya beli tiket sendiri begitu saya turun di Lampung bang. Hai, dimuliakan banget sama dia pokoknya. Saya bilang, "Jenderal, pengajiannya baru besok. Boleh enggak saya berkunjung ke pondok saya dulu di Jaya Sakti?" Oke, Gus, siap. Begitu nyampe pondok, keluarga saya stres. "Kenapa mobil saya dikawal mobil polisi di depan dua di belakang dua. Begitu saya turun dari mobil, keluarga saya bilang, "Ada salah apa dengan anak saya? Kok sampai dibawa-bawa polisi katanya?" Saya bilang, "Belum tahu dia." Akhirnya saya pengejian di daerah Kayu Agung itu. Daerah Kayu Agung itu. Saya ketemu dengan jenderalnya ini. Saya bilang, jenderal. Kok ini beduknya cuma kecil? Saya punya beduk yang besar Gus, tapi nggak pantas dipasang di sini. Kenapa jenderal? Karena kalau saya pasang di sini lebih besar beduknya daripada masjidnya Dengar-dengar Gus minta bangun mejit. Iya, kalau Gus mau beduk silahkan dibawa. Maka kalau kalian ke pondok ada beduk besar, itu merupakan pemberian dari jenderal Mustafa Herukun Coroy. Dan ketika saya pulang subhanallah Dulu Ustadz Jakarta yang minta 20 juta enggak dikasih Saya dikasih berapa? 50 juta Itulah yang saya maksud dengan The power of laha'u'la wa illa billah Dan investasi yang saya bangun hari, sampai hari ini adalah Investasi silaturahmi Maka kawan-kawan mohon maaf Saya selalu bilang sama Bang Lando, sama Wahyu dan kawan-kawan Pondok saya terbuka Apalagi untuk anak-anak Lampung yang merasa tidak kuat bayar kos tinggal di asrama sudah terlalu sempit kayak ikan nasin silahkan tinggal di pondok saya semuanya free saya kasih makan anda mau ngaji saya ulang ngaji anda mau ngapalkan quran ini alhafidh 30 juz ngajar di tempat saya anda mau melihara ikan saya punya kolam anda pengen melihara ayam kita buatkan kandang kue iso nyopet tak ajarin nyopet sekalian apa popos dan alhamdulillah hari ini yang ikut saya santri 70 orang yang ada di pondok 20 orang diantaranya dari anak-anak Lampung dari anak-anak Lampung yang kebetulan kebanyakan adalah merupakan alumni pondok pesantren saya maka saya berharap kalau kemudian kalian pengen tinggal di pondok dengan syarat dan ketentuan berlaku semuanya saya free bagi saya nggak ada masalah karena itulah cita-cita saya ketika saya dulu tinggal di meja dan saya susah saya harus membuat tempat Yang saya gunakan untuk adik-adik seperjuangan saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebelum kita dialog. silakan kalau mau dipertanyakan. Yang jelas, satu. Percaya dengan kekuatan Tuhan. Kemudian yang kedua. Bahwa silaturahmi itu sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah. Memanjangkan umur dan memudahkan rizki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cewek alhamdulillah pertanyaannya keluar dari tema nggak apa-apa yang penting keluar dari dalam hatimu <laughs> eh? yang nonton langsung 2000an waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lambung tumornya mana, Nduk? Heh? Jabung. Tebing. Gimana, Nduk? Eh, dikasih mic dong. Eh, mati, mati. Ya Dok. Pertanyaannya apa, Nduk? Saya mau menjawab. Memilih Terima kasih. Kenapa milih itu daripada di Lampung? ndok pondok itu, kalau sudah dikuasai oleh keluarga, siap-siap pasti konfliknya lebih besar daripada kita bangun sendiri. Padahal waktu itu posisi saya sebagai putra mahkota. Artinya kalau saya pulang, pasti saya pegang pondok. Tapi saya ingin membuktikan, bahwa kemudian dari awal saya sudah ingin mandiri, saya ingin eksis tanpa harus melibatkan orang tua. Dan saya ingin membuktikan itu, bahwa moda nol dan tanpa bantuan orang tua, kita bisa. Terima wow. maka kalau kalian hari ini coba kalian hari ini masuk ke dunia malam semua dunia malam di Jogja kalian mau nyebut apa? Bose, Liquid, Sugar, teras Cafe dulu Hugos, Embesi bahkan salon-salon yang dianggap tidak enak itu seperti Yellow River, Blue Ocean sukanya Bang Lando semuanya dok hari ini tidak ada yang tidak tersentuh dengan pengajiannya Gus Miftah saya di Sarkem sudah pengajian dari tahun 2000 semenjak saya jadi mahasiswa sampai sekarang pengajian di Sarkem itu masih eksis dan saya membuat di sana organisasi untuk teman-teman preman di jalan namanya Pak Laskar Jogja semuanya saya kumpulkan makanya kalau kemudian ada yang bertanya-tanya itu kiai kok pakaiannya kaya ngono loh, urusannya apa oh. kalau saya pakai pakaian kayak gini saya masuk bose kan masih pantas wow. saya kadang-kadang begini loh Bang, mohon maaf ya. Kadang-kadang yang saya heran begini loh. Orang itu takut gak dipanggil Kyai gara-gara tidak menggunakan atribut Kyai loh. Jadi seolah Kyai itu harus pakai kopiah, harus pakai serban, harus pakai sarung. Lah, kalau saya mohon maaf santri saya sama saya malam boy saya. <tuk> kalau kalau saya menyusahkan saja, deh, saya masuk ke sarkem sebulan sekali. Saya bawakan konsumsi sendiri. Jadi kalau saya ngaji di sarkem itu saya bawa konsumsi sendiri. Saya bawa konsumsi 300 bok nasi untuk mereka. Saya bagi mereka mau kena. Saya kasih mereka sajadah, saya kasih mereka al -Quran. Ada Mbak PS katanya sama saya begini, Gus, ikhlas eh, enggak ngasih kita sajadah. Ikhlas eh, enggak ngasih kita muka. Saya jawab, ikhlas eh, asalkan untuk salat, bukan untuk lemek, tak bilang begitu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ada lagi silakan. Ya. bosetime rampong, ben sana orang tulab berkatu, siapa? Pajar. <gülüyor> Mana lah montimurnya? Oh Sribawono. <gülüyor> Sribawono tempat saya satu jam. Kalau Gus gak usah pakai Pak. Wadhus-wedhus. <laughs> <this would> <laughs> berdasarkan pengalaman diri kan eh berdasarkan semua adalah dengan kami Ini mau ada Bang Landu di sini? Yang teman-teman jalan keras, enggak. Karena saya tahu beliau. Dulu di Jogjakarta itu orang bilang kalau mau menguasai dunia malam harus punya pasukan, harus punya teman banyak, harus punya begini dan begitu. Saya enggak. Kafe-kafe itu ikut saya ngaji. Dulu awalnya cuma saya kasih SMS, saya surati. Nama saya Gus Miftah, saya pengen pengajian di tempat anda, boleh apa nggak? Inspirasinya dari mana? Ketika Rasulullah mengislamkan raja-raja waktu itu di Jazirah Arab. Saya SMS. Dan ternyata ada yang nanggapi, ada yang enggak. Kayak teras kafe. Itu dulu mau pengajian awalnya gimana? Awalnya dia mengundang Julia Perez untuk tampil di ulang tahun mereka di anniversary, tapi mau dibubarkan sama salah satu ormas di Yogyakarta. Kalau sampai ngundang Julia Perez saya bubarkan. Waktu itu manajernya ke saya. Gimana Gus? Julia Perez saya amankan, tapi syaratnya satu, anak-anak teras harus ngaji dengan saya. Akhirnya saya jemput Julia Perez, saya kawal di hotel, dia mandi saya di luar. Wow. Layak olsa, kumgoni atus herhangi. Saya kawal dan Subhanallah, sesuai dengan perjanjian. Setelah mereka, mereka selesai ulang tahun, mereka pengajian dengan saya sampai hari ini. Sampai hari ini mereka pengajian. Demikian bola dibose, di teras dan lain sebagainya, di, di likwid, di sugar, di embas, di embesi, semuanya satulesi. Lah orang-orang yang kita hadapi ini, mohon maaf bro, orang-orang dunia malam kan kamu tahu sendiri. Dunia malam itu, enggak ada namanya silaturahmi. Mereka itu mau bergaul dengan kita kalau mereka punya kepentingan. Kalau kepentingan mereka nggak ada, mereka nggak akan mau. Sementara owner owner kafe di Jogja itu mayoritas adalah nasrani. Saya beragama Islam dan ternyata apa? Kekuatan silaturahmi itu, alhamdulillah mereka semuanya bisa tembus. Jadi sampai hari ini saya akrab dengan teman-teman nasrani Karena pemilik pemilik kafe dan salon salon di Jogja rata-rata nasrani dan kita nggak ada masalah. Pernah satu ketika saya pertama kali kenal dengan Badrotin Haiti. Kapolri sebelum Pak Tito. Ini kan orangnya nggak mau tersenyum sama sekali. Orangnya merenggutok. Pokoknya nggak bisa dia tersenyumin. Saya datang kepada beliau. Selama ini ketika saya lakukan, setiap kali saya mau ketemu orang dan orang itu susah. Pasti yang saya lakukan satu. Al-Fatihah tu liman kuriat lahu. Fatihah itu adalah bagi siapapun yang mau membacanya. Untuk Pak Badrotin Haiti. Al-Fatihah. Saya baca sholawat. Alhamdulillah. Kenal saya satu jam, dia datang ke Pondok ngajak waktu itu kabar krim Aridono yang sekarang kabar es krim demikian juga Pak Gatot Normantyo ketemu saya satu jam di DPR Jenderal ngaji ke pondok ngaji kamu tahu artis yang paling susah di Indonesia itu sudah Ramadani siapa Anang herrmany itu orang yang paling susah diajak ngobrol itu ketemu sama saya satu jam cair Bro akhirnya asanti diajak main ke pondok dan seterusnya P saja itu loh karena apa kadang-kadang kita itu susah ketemu orang kita lebih fokus melihat penampilan orang tidak fokus melihat penampilan kita sendiri karena bisa jadi orang itu sebenarnya enggak ribet yang ribet tuh muka kita sendiri sehingga apa kita naklukan orang susah itu naklukan orang susah saya waktu itu di Jogja kalau kalian pernah dengar nama preman paling besar di Jogja namanya siapa Gunnardi Joko Lupito nama asli nama panggilan siapa Gunjek Ini preman setanah Jawa se, -se Jakarta se Bali nggak ada yang nggak kenal dengan namanya Gunjek. Awal saya ngaji di Sarkem apa, Setiap malam Jumat saya pakai sarung, pakai baju mau saya pakai baju koko, saya masuk. Eh, kok, pakai baju koko? Kok pakai mau Serban maksud saya. Saya masuk malam ketiga bang, tahun 2000 mau dibunuh sama beliau. Saya dipegang leher saya, pistolnya udah di kepala saya. Kamu macam-macam di Sarkem, saya bunuh, saya bunuh. Saya bilang sama beliau, "Om, tolong kasih waktu saya untuk ngomong 3 menit. Kalau omongan saya tidak nalar, silahkan saya dibunuh." Saya bilang, "Tujuan saya masuk pasar kemah, Begini, begini, begini 3 menit." Langsung dia bilang apa? "Kalau memang tujuanmu seperti itu, aku mendukung kamu. Buktikan." Akhirnya alhamdulillah sejak tahun 2000 sampai hari ini Sarkem masih pengajian. Itu dulu awalnya apa? Saya mau dibunuh sama almarhum Gunjek. Orang-orang Sarkem itu preman-premannya, kok tahu Gunjek dari jauh dia masih minum, langsung sadar lho. Karena begitu karismanya yang namanya almarhum gunjek itu Orangnya sangat menakutkan. Betul-betul karismatik. Tapi ternyata apa? Cukup tiga menit saya menjelaskan kepada dia. Dan ternyata bisa menerima. Maka itu loh, kita itu fokus melihat apa personality seseorang, tapi nggak fokus melihat personality kita sendiri. Kadang-kadang apa orangnya itu nggak repot. Tapi dia jadi manggal gara-gara personality kita jelek. Maknunca sebelum ketemu orang, kamil o moçol dewe, raiku pantas apa raiku. Yitujar, saya itu dulu ketemu dosen yang aneh-aneh itu, masuk saya depin, saya depin. Saya pernah di kampus tuh, ujian bang, sama dekan saya dikeluarkan. Waktu namanya Abdullah Fajar. Gara-gara apa? -gara saya pakai sandal, ujian keluar pakai sandal, gak boleh. Akhirnya apa saya keluar sandal saya taruh, saya pakai kresek, saya masuk ke kelas. Begitu saya masuk ke kelas, Dekanya bilang, Kenapa kamu masuk lagi? Malah pakai kresek. Coba Pak Dekan baca peraturannya. Peserta ujian tidak boleh pakai sandal. Tapi tidak ada kewajiban menggunakan sepatu. Wah kresek, kerampung. <tik> saya itu orangnya, apa? Menyederhanakan masalah. Ini ada musuhan. Awal kali pertemuan saya dengan Hercules sama. Kutu ewan preman menakutkan Alhamdulillah baik-baik saja Karena apa? Saya meyakini tadi itu The power of la haula wa la illa billah Karena saya selalu melibatkan Allah Dalam semua urusan saya Kita kan kadang-kadang gitu Pede dengan kemampuan sendiri Tidak melibatkan Allah nggak rampung oleh urusan Nggak rampung Untung lagi rupaku preman Tapi atiku beriman Fajar beda Raine preman atini preman tenanam Gitu jar jadi yang perlu kita dandani itu, kita sendiri bukan orang lain gak usah sibuk pengen merubah orang lain tapi sibuklah merubah penampilanmu sendiri kan oh, begitu yakin insyaallah jar uang lampung timur oh. seribawono abis ini belantik sapi biasa nih iya jar, makasih jar apa? udah deh gak usah, usah pakai mic Apalagi? Ah. Terus dari tetangga saya itu kalau Natal pertama kali datang dia. Masa dia natalan saya nggak akan datang? Apa orang bilang saya itu harus membuat nasi bungkus 10.000 ribu kamu tahu yang masak untuk mereka jamaah siapa? 70-60% yang masak mereka orang-orang Nasrani dan gak ada masalah kalau saya batasannya apa? soal ubudiyah, urusan kita dengan Tuhan itu lakum dinukum baliadin tapi kalau soal kemaslahatan, soal silaturahmi kita boleh dengan siapapun maka kenapa Pak Gator itu datang ke tempat saya waktu itu dia bilang, Gus, ini loh miniatur kampung Pancasila, kata dia kenapa? karena tetangga saya Nasrani saya orang Islam, nggak ada masalah kok saya bilang sama jenderalnya, jenderal ada Pak Haji dijemput sama pendeta, piknik ke Parang Trites, naik bis, begitu naik bis, kyai nya bilang Bismillah, diprotes sama pendeta salah, pende salah Pak Kyai ini bukan Bismillah, tapi bis kota wah wow. <tuh> Sampai jalan, hujan, petir, diar, diar, diar. Pendetanya bilang, haleluya, haleluya. Kiai-nya bilang, salah pendeta itu bukan haleluya, tapi halilintar. <laughs> Sampai parang tritis, Kiai-nya turun dari base, sarungnya buka dia enggak pakai celana. Pendetanya bilang, wow. Apa jawaban Kiai? Salah pendeta ini bukan wow, tapi alif. Begitu, kan? <laughs> Yang santalah. Yang tidak boleh itu mencampuradukkan. Contoh, mau makan, caranya pakai berdoa pakai umat Islam, Allahumma barik lana. Tapi caranya pakai orang Kristen, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban ini enggak boleh. Ini namanya mencampuradukkan. Saya itu biasa kok diundang sama mereka untuk kalam Idul Natal. Jadi mereka itu kalau setelah pemberkatan di gereja, sembahyangan, mereka buat acara di rumah saya diundang. Saya biasa diundang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 begitu pokoknya lakum dinukum aliatin itu tidak membatasi silaturahmi le boleh dengan siapapun teman-teman saya mohon maaf kamu tahu juragan sawe dari sumatera namanya siapa almarhum dlc torus ini raja hutan beneran raja hutan di telepon saya sama bariati eh bukan kapdiono gus ada pengajian manager-manager se indonesia di hotel sahid bisa nggak datang saya datang tapi ingat gus mayoritas nasrani I, kita mau sawalan Waktu Gus minta ngaji 20 menit. Oke, okay, saya datang. Begitu saya ngaji 20 menit saya selesai. DLC Torus di atas panggung mengatakan apa? Lanjutkan. Ini DLC Torus itu pemilik gereja yang luar biasa di sana. Tapi setiap tahun dia memberangkatkan orang haji, setiap tahun dia mengumrohkan orang, membuat masjid dan lain sebagainya. Lanjutkan, Gus. Orang Nasrani nih. Saya bilang, Pak DL, jatahnya 20 menit. Satu jam gak masalah. Saya yang punya tempat. Isinya apa? 300 orang tuh yang 200 orang Nasrani yang 100 orang yang 100 orang itu orang Islam. nggak ada masalah kok. Diterima saya. Saya bilang sama dia kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa bisa akur. Agamanya burung ada dua. Kalau nggak Kristen Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Lah. <tuk> ada masalah Tapi kalau ikan, agamanya pasti Katolik. Buktinya apa? Karena ikan yang paling besar namanya Paus. Ah Katolik dia pasti. <tik> Jadi enak gitu deh hubungan kita dengan mereka itu. Ngapain kok kita bersih gara-gara ini? Saya nggak mau. Karena tanggal saya, saya banyak teman-teman asrani. Dan Alhamdulillah maafi muskilah. Never adalah Dia terlalu enjoy dengan pekerjaannya, akhirnya melupakan bangku kuliahnya. Rata-rata seperti itu. Li. Begitu orang itu sudah merasakan nikmatnya cari duit, itu rata-rata lupa dengan kuliahnya. Ingat kamu datang pertama kali kesini apa? Kuliah. Selesaikan kuliahmu. Selesaikan kuliahmu. Kalau kemudian pengen nyambi-nyambi, dari -nyambi, pengalaman enggak ada masalah. Saya dulu becak 6 bulan kok. Dan orang becak itu orang yang paling sabar sedunia. Li. Begitu hujan dia tidak marah, tutup dengan plastik, ngorok, banter banget. Wah, enak banget. Saya pernah teman saya yang becak ditabrak sama mobil Rusak nggak marah dia begitu becaknya rusak Dia nyanyi lagu India kok Matane, matane, matane <tik> Saya itu apa betul Anak-anak kafe itu loh Anak-anak kuliah yang kerja di kafe Begitu terlena dengan dunia malam Lupa dengan pekerjaan, lupa dengan kuliahnya Lah kan pamitmu sama orang tua kuliah Orang tuamu mampu Orang tuamu mampu. Kecuali keadaanmu dulu seperti aku. nggak ada yang ngasih biaya. Kita harus punya. Makanya sekarang penuh lah bang. Sekarang mau ngekos gak punya tempat. Ada tempat saya. nggak bisa makan. Saya masih bisa kasih makan. Oh kuliahnya jauh nggak bisa untuk ngebis. Anak-anak di pondok yang jauh dari kampusnya. Saya belikan sepeda untel. Maka saya punya sepeda untel 30 lebih. Untuk santri gratis jajar. Apa enak banget tau ini? Kurang apa taku awakmu ini? Please deh. <gülüyor> <gülüyor> Yang depan <gülüyor> tadi. Jadi gitu, li, fokus ke kuliah mm. <gülüyor> Ma'bila Bandar Lampung. Hmm. <gülüyor> Pendukung Herman ketok <gülüyor> <gülüyor> Ah. Kapandı. Nasıl? Nasıl? Tapi bilang nggak takut kan ngobrol sama aku. I -i -i. Codot, codot. Saya selalu bilang sama santri saya begini. Coba kawan-kawan, ini sebagai closing malam hari ini ya. Saya bilang begini. Yang selalu saya pesankan kepada anak-anak saya apa? Nak, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Itu saja sederhana. Kenapa hari ini hidup kita nggak dipantaskan, nggak dipantaskan oleh Allah? Karena emang amal kita nggak pantas untuk dipantaskan oleh Allah. Bagaimana kemudian Allah mau memantaskan kita? Sementara memang kita tidak pantas untuk menerima kepantasan itu. Maka Allah saya bilang, nah pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kalau kemudian menurut Allah itu saya pantas di hadapannya, bagaimana saya tidak pantas di hadapan manusia? Sedunia saja dong. Maka solusinya apa? Kita pantaskan diri kita supaya pantas dilihat oleh Allah. Kalau Allah saja pantas melihat kita, bagaimana orang melihat kita? Pasti jauh lebih pantas daripada kepantasan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu begitu kok, dok. Mas Anang itu mau datang ke pondok pertama kali. Saya diaomongin mau rekaman, toh. Mener, orangnya kan atos itu. Kontra ini langsung merungut kalau balbida sangat mengendok itu. Stress dia begitu ketemu saya, saya ngobrol dat dat dat, langsung cair sudah. Kebetulan saya itu orangnya humoris. Jadi kalau ngobrol sama orang itu enak-enak saja saya. Kayak saya pertama kali ketemu dengan Pak Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan, orang kita dari Kalimantan. Saya bilang, saya bilang sama dia, "Pak Zul, mohon maaf jelek-jelek begini saya dengan Pak Amen Raes sama. Uh, samanya di mana Gus? Kita sama-sama prof." Apa itu? Kalau Amin Rais, Profesor, Gus Provokator. Wah, selesai. Setelah. Maka nih, lah, pola seperti ini sebenarnya, kayak orang pinter guon, bisa stand up komedi, itu sebenarnya bukan bakat. Loh. Tapi apa? Karena mau latihan saja. Karena saya itu sebenarnya pemalu. Saya itu ngomong depan orang dulunya malu. Betul-betul malu. Tapi apa? Karena keinginan untuk merubah diri itu besar, pengen eksis itu besar, akhirnya pelan-pelan ternyata rasa malu itu bisa dihilangkan. Makanya kalau kamu lihat YouTube saya itu yang ngabut anak-anak itu hampir semuanya isinya lucu-lucu. Karena apa? Dunia ini tidak apa? Tidak harus disikapi secara serius. Karena apa dok? Hidup ini tidak sedancok itu kawan. Ojo oh, sedanco banget orang menunjuk apa-apa tiga serius itu. Kawan tuh. Ya saya ulangnya, hidup itu tidak sedancok itu pokoknya. Tiga belas nyanten oleh makanya saya bilang sama Mas Wahyu, pondok saya terbuka 24 jam, apalagi untuk kawan-kawan dari Lampung karena saya merasa, sumbang saya, saya untuk Lampung ya ini saya bilang sama Bupati Umar Ahmad, Lampung Tulang Bawang Barat Pak Bupati, anakmu kuliah, oleh beasiswa, jangan boleh ngekos kalau memang asramanya tidak muat, silahkan datang di pondok saya saya open nih, ini gak ada, gak ada respon Bang Karena pak Rata-rata teman-teman tuh pengen bebas. Tidak mau diatur oleh aturan pondok pesantren. Kan persoalannya itu. Persoalannya itu. J Coba kalau kamu dapat kiriman dari orang tua, makanya sudah gratis, kosnya gratis. Kan enak banget, uangnya nganggur teh ini. Masa kamu nggak pede dengan kiai secakep ini? Mbak-mbak bose itu loh. Mbak-mbak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 Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah Maka Allah akan memantaskan Hidupmu Terima kasih Mas Janis Buat sini Tad. Saya nitip untuk panitia Ini biasanya pembicara dikasih sama panitia Ini kebalik Pembicara ngasih panitia Ketuanya sini ketuanya. Langsung Bang Lando, saya makelarnya Gus mana? Titip <tip> untuk kawan-kawan. Terima kasih. <tip> Yang menjadi persoalan sebagai penutup adalah, kawan-kawan itu mau datang ke pondok, ya kalau ada maunya tok seperti ini, kalau enggak, ya enggak. loh. Ya. <tip> kalau ada kepentingannya baik urusan proposal, mau pinjam-meminjam itu enggak pondok tapi kalau enggak, ya enggak asuh banget Tommy. ya terima kasih kurang lebihnya mau dimaafkan sekali lagi saya umumkan kawan-kawan yang pengen belajar agama baik mondok di tempat saya maupun santri kalong artinya santri kalong itu datang, pulang, datang, pulang kalau yang pengajian dengan saya langsung itu setiap hari Senin, malam, Selasa Senin, malam, Selasa tapi kebetulan saya tidur, karena saya ada acara di Tegal Senin, malam, Selasa sama Selasa pagi pengajian kitab tapi kalau mau tinggal di Pondok Insya Allah, apalagi kalau yang yang rekom teman-teman senior ini Insya Allah, tutup mata, saya terima saya terima, ini siapa? orangnya Bang Abioto, orangnya Bang Putra orangnya ini, eh, tak terima tak terima, jadi Karena itulah barangkali sumbangsih yang saya bisa berikan Ke tempat kelahiran saya Lampung, karena semua orang hari ini Mengenal Gus Miftah itu aslinya pundi Lampung, aslinya Lampung Semuanya tahu kalau saya orang Lampung Semua tahu saya orang Lampung, bahkan dulu Saya punya teman wali kota di, di, di Lampung waktu itu Eh bukan wali kota, gubernur yang lama itu Dia bilang begini, Gus pulang ke Lampung Saya buatkan pesantren di Lampung Saya mohon maaf terlambat pak Karena sudah kadung berjuang di Yogyakarta itulah, maka saya berkomitmen untuk membantu teman-teman yang ada di Jogja yang mereka berasal dari Lampung mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat untuk kita semuanya terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuk> maka saya alhamdulillah untuk kesempatan ini jadi, dalam saya ini harus dapat peningkatan bahwa Kalau menurut menurut ini Allah'ın Allah, karamanlarımızı da Allah, Allah, bi walhamdulillah. Honor dan yang berbahagia, Bapak dan Ibu serta kepada Oke. Okay. Ya, ini nyanyi. Uh, Pak. Acara selanjutnya kepada Ustaz Boyki. Oh, tidak. Oh, saya sekali. Pesan kayak ya, sudah mungkin live-nya